Assalamualaikum Saudarluun Berita Pagi edisi hari ini Jumat 2 Juni 2017 dibacakan Ardiansyah. Panglima TNI Gatot Nurmantio awali safari Ramadan di Aceh. Proyek payung masjid raya Baiturrahman belum tuntas. 2 anggota Wehalangsa masuk rumah sakit di Kroyok penjual micalu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Garlun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengawali safari Ramadan tahun 2017 di Aceh Rabu kemarin. Ini tahun kedua bagi Gatot melakukan safari Ramadan bersama Ibu Ketua Dharma Pertiwi Nyonya Neni Gatot Nurmantio di Tano Rencong. Kegiatan ini dipusatkan di Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh. Jenderal Gatot bersama Ibu Ketua Dharma Pertiwi dan Pejabat Mabes TNI terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menggunakan pesawat milik TNI. Rombongan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Panglima TNI beserta rombongan disambut Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Mohpah Rudin, Wagub Aceh Muzakir Manap, Gubernur Aceh Terpilih Irwandi Yusuf, Wakapolda Aceh, Wali Nanggro, dan sejumlah pihak lainnya. Dalam rangkaian Safari Ramadan, Panglima Gatot berbuka puasa dan salat tarawih bersama prajurit TNI, anak yatim, dan tokoh masyarakat. Panglima TNI Gatot Nurmantio dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena bisa kembali bersilaturahmi dan buka puasa bersama di Aceh. Jenderal Bintang 4 ini juga tidak lupa menitip pesan kepada prajurit agar selalu berbagi kebahagiaan dengan sesama dan bersyukur. Dalam kegiatan itu Panglima juga memberikan santunan dan bingkisan kepada 1000 anak yatim sekota Banda Aceh. Zdarlun, meski Presiden Yusuf Kala telah meresmikan pembangunan proyek landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh senilai 480 miliar lebih itu pada tanggal 13 Mei 2017 lalu. Tapi, pekerjaan pembangunan 12 unit payung besar dan lapangan parkir bawah tanah atau basement dan lainnya belum diserah terimakan kepada pemerintah Aceh dari pemborongnya PT. Waskita Karya karena pengerjaan belum selesai. Kadis Pemukiman dan Perumahan Aceh, Insinyur Samsul mengatakan sampai saat ini pemerintah Aceh belum menerima hasil pekerjaan pembangunan 12 unit payung dan lapangan parkir bawah tanah proyek Masjid Raya Baitur Rahman tersebut. Karena pembangunan 12 unit payung tersebut sedang masa uji coba. Dari 12 unit payung yang telah dipasang ada beberapa payung yang kembangnya belum sempurna, diantaranya payung nomor 11. Pada hari Rabu kemarin, pada saat mau dikembangkan, selang selingnya putus sehingga terpal payung terlepas dari rangka baja payung. Menurut laporan teknisi PT. waskita Karya, seling payung nomor 11 terputus akibat kerasnya hembusan dan tekanan angin saat payung akan dibuka. Namun seling payung yang putus telah dipasang kembali pada Kamis siang kemarin. Samsul menambahkan pekerjaan payung baru diterima setelah semua payung yang akan dibuka maupun ditutup Masa kerjanya sudah serentak. Begitu juga pekerjaan lapangan parkir bawah tanah, tempat uduk, tangga eskalator, dan pagar sebelah kanan yang belum siap. Sedat lun dua petugas WH Langsa dikeroyok sekelompok wanita dan pria penjual micalu di kawasan jembatan Gampung Siderjo, Kecamatan Langsa Timur, Kamis siang kemarin. Bahkan satu unit mobil patroli WH ikut rusak dilempar batu. Kedua korban, Syarwani dan Saifuddin harus dirawat di RSU di Langsa karena mengalami luka di bagian kepala dan bibir sobek. Danton WH Langsa, Samsuri, mengatakan pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, satu regu polisi WH berjumlah 12 orang melakukan patroli rutin ke kawasan yang dicurigai menjual makanan termasuk di Jembatan Siderjo. Saat tiba di jembatan, petugas Weha menemukan dua wanita yang sedang memasukkan bungkusan makanan micalu ke dalam tas. Melihat kedatangan petugas Weha, perempuan tersebut mencoba kabur tapi berhasil dicegah. Saat isi tasnya diperiksa petugas, tiba-tiba pelaku berinisial AN memukul Syarwani hingga bibirnya mengeluarkan darah. Lalu AN menjerit sehingga datang puluhan orang yang diduga famili dan teman-temannya ke lokasi hingga terjadi keributan dengan petugas. Seorang petugas WH lainnya, Saifuddin juga terkena pukulan di bagian kepala dengan benda tumpul hingga mengeluarkan darah. Melihat masa yang semakin tidak terkendali, regu WH memilih mundur namun masa tetap mengejar petugas. Bahkan mobil patroli WH mengalami kerusakan akibat dihantam kayu oleh masa. Dua petugas WH, Syarwani dan Saifuddin saat itu juga dibawa ke IGD RSUD Langsa untuk perawatan sekaligus divisum. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Langsa. Sudarlun anggota Polsek Sungai Raya Aib Tu Deni Afani Rabu kemarin meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Banda Aceh Medan tepatnya di Dusun Bukit Guru Desa Aramiah, Kecamatan Birembayun, Aceh Timur. Kasar Lantas Polres Langsa AKP Vibria Nasari mengatakan pukul 07.30 waktu Indonesia Barat korban Aib Tu Deni Afani 45 tahun melaju dari kota Langsa mengendarai sepeda motor Vario BL 3223YT Hendak menuju ke Polsek Sungai Raya. Tiba di lokasi kejadian, sepeda motor Aib Tude Niavani, warga Gampung Tualang Tengok, Kecamatan Langsa kota bertabrakan dengan sepeda motor Vario BL5032DAK yang dikendarai Yana Yulia, 20 tahun, warga desa Aramia. Akibatnya kendaraan, kedua korban terjatuh di lokasi kejadian. Pasca kejadian, korban langsung dilarikan ke RSUD di Langsa. Aibtu Denny Afani mengalami luka parah sempat mendapat perawatan beberapa saat di IGD RSU di Langsa sebelum meninggal dunia. Sedangkan Yana Yulia yang mengalami luka-luka kini masih dirawat di RSU di Langsa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Dalam kecelakaan maut melibatkan mobil hr BL 1951 QR dengan mobil Mitsubishi Colt BL 8792 KC di Jalan Nasional Lintas Calang Melabu Desa Senebu Padang Kecamatan Tenom Aceh Jaya Rabu kemarin. Insiden ini menyebabkan satu orang tewas di tempat yaitu Amiruddin 29 tahun warga Ujung Fatiha Kecamatan Kuala Kabupaten Nagran Kasar lantas Polres Aceh Jaya Ibtu Iswandi mengatakan tabrakan maut terjadi pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya mobil HRV yang dikemudikan Amerudin melaju dalam kecepatan tinggi dari Melabu menuju bandar Aceh dengan satu penumpang. Sementara mobil kol yang mengangkut ikan dikemudikan MK Sim 42 tahun, warga desa Manekawan kecamatan Senedun Aceh Utara bersama satu orang temannya bergerak menuju Melabu juga dalam kecepatan tinggi. Tiba di tikungan Jalan Nasional Calang Melabuh, Kul pengangkut ikan langsung bertabrakan dengan mobil ARV, sehingga kedua mobil terguling, serta menyebabkan satu orang tewas. muatan ikan yang diangkut truk juga berhamburan ke jalan. Korban tewas yaitu Amiruddin, 29 tahun, warga Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sementara tiga orang lainnya yaitu Salman, 37 tahun, warga Ujung Baru, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, M. Kasim, sopir truk Mitsubishi dan rekannya Tarmizi, 26 tahun, mengalami cedera dan luka-luka. Darlun 9 putra Aceh dipercayakan untuk mengimami Salat Isha, Tarawih dan Witir di sejumlah masjid di Malaysia. Kesembilan putra Aceh ini diundang khusus oleh salah seorang warga Aceh yang telah menetap di Malaysia. Mereka akan menjadi imam di beberapa masjid di setiap malam hingga 26 Ramadan R.A. Syukrullah Salah satu imam yang mendapat kesempatan tersebut mengatakan setiap malam ia dan delapan rekan lainnya mengimami salat terawih bergantian di masjid berbeda di tiga wilayah yaitu Pulau Pinang, Perak, dan Kedah. Ada beberapa masjid yang mereka imami salat terawih seperti Masjid Permatang Pasir, Masjid Permatang Mahat, Masjid Sungai Kecil, Masjid Daerah, dan Surau-surau. R.A. Sukralah mengatakan Tata laksana salat tarawih di sana sama seperti di Aceh yaitu 20 rakaat ditambah 3 rakaat salat witir. R.A. Sukrallah dengan rekarkannya diundang oleh Ustadz Marwansyah Ismail SCMA yang juga salah satu imam dan telah menetap di sana. Mereka dipilih secara acak namun 9 putra Aceh pilihan itu merupakan alumni dari Mug Pagar Air, Aceh Besar. Ustadz Marwansyah Ismail sendiri menjadi fasilitator R.A. Sukralah dan rekan-rekan selama menjadi imam Salatarawi di Malaysia. Darulun fraksi-fraksi di DPRA meminta masalah krisis arus listrik jangan lagi ditangani parsial atau sepotong-potong, melainkan berkelanjutan dan terintegrasi. Ketua Fraksi Partai Demokrat Aceh TIR Ibrahim mengatakan krisis energi listrik di Aceh bukan hanya terjadi masa Gubernur Dr. Zaini Abdullah, Tapi sebelum terjadi tsunami, pada masa Gubernur Aceh, Insinyur Abdullah Putih dan pasca tsunami setelah Gubernur Irwandi Yusuf juga terjadi masalah yang sama. Ini disebabkan karena pembangkit listrik yang ada di Aceh belum suasembada. Wakil Ketua 3DPRA Dalimi dari fraksi Partai Demokrat mengatakan pihaknya akan mengawal dan meminta Gubernur yang baru nantinya mengutamakan realisasi program prioritas Aceh. Krisis listrik yang terjadi di Aceh harus ditangani komprehensif mulai dari program jangka pendek menengah hingga jangka panjang. Sementara Ketua Praksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaki, mengatakan penanganan krisis listrik di Aceh harus dilakukan komprehensif atau terpadu. Antara lain telah dilakukan melalui program listrik nasional 35.000 MW. Untuk Aceh telah dilakukan tapi belum berjalan maksimal. Dari Info Trans Ambitanjung Permasian Berita Pagi di Jumat 2 Juni 2017 Berita Siang SRambe FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.sambetend.com follow juga Twitter @sambfmn. Darun Wassalam.